Assalamualaikum Syederalun, Berita Sore edisi hari ini, Senin 2 Agustus 2021, dibacakan Tia di Andalusia dan Ardiansyah Pelaku vandalisme masjid bersejarah di Aceh Tamiang diserahkan keluarga ke polisi. Aminullah minta Menteri PUPR bangun bendungan karet baru di Lambaru. Polda Aceh limpahkan berkas perkara toko emas kurangi kadar ke Kejati. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Cederalun, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman meminta Kementerian PUPR segera membangun kembali bendungan karet yang baru di Lambaro, Aceh Besar. Sebab bendungan karet yang lama sudah tidak layak lagi digunakan untuk meningkatkan ketinggian permukaan air sungai guna kebutuhan air baku PDAM Tirta Darui. Aminullah menyatakan bendungan karet yang sejak dibangun 2002 lalu sudah berulang kali bocor. Bahkan setelah ditambal tidak lama kemudian bocor lagi. Karena itu, ia meminta kementerian PUPR segera membangun kembali bendungan karet yang baru di Lembaru, Aceh Besar. Permohonan itu disampaikan karena sejak bendungan karet lama tidak berfungsi, pelayanan distribusi air bersih kepada pelanggan PDAM Tirta Daroy yang mencapai 50.000 sambungan lebih itu jadi terkendala. Salah satu fungsi dari bendungan karet lambaru itu adalah sebagai penahan permukaan air sungai Krung Aceh agar tetap stabil pada musim kemarau. Tapi setelah tahun 2020 lalu, karet bendungan bocor kembali, permukaan air sungai menurun. Akibat dari itu, pasokan air baku ke bak penyaringan air minum peda M ikut menurun. Untuk meningkatkan pasokan volume air baku, pihak manajemen PDAM Tirta Daroy harus menambah pompa penyedot air baku di pintu air baku yang ada di pinggiran sungai Krung Aceh di Lambaru, Aceh Besar. Karena alasan itu, pihaknya memohon kepada pihak Kementerian PUPR melalui badan wilayah Sungai 1 yang ada di Aceh Besar dapat dialokasikan anggaran pekerjaan fisik bendungan pada tahun depan setelah perencanaan desain pembangunan bendungan karet yang baru selesai dikerjakan pada tahun 2021. 2021 ini. Sudah lun penyidik dari Direktorat Terserse Kriminal Khusus Dietres Krimsus Polda Aceh telah menyerahkan berkas tahap 1 kasus toko emas yang diduga secara sengaja memperdagangkan emas murni yang tidak sesuai kadar ke Kejati Aceh. Untuk berkas perkara tahap 1 yang diserahkan ini berupa pengiriman 3 berkas perkara tentang kasus emas yang dijual tidak sesuai kadar. Di reskrim Polda Aceh Kombes Polisi Sony Sanjaya mengatakan berkas perkara yang dikirim ke kejati tersebut atas nama JJ selaku pemilik toko emas B Berkas perkara atas nama S selaku pemilik toko emas A dan berkas perkara atas nama EA selaku pemilik toko emas L Namun ada satu lagi berkas atas nama H selaku pemilik toko emas H yang masih dalam pemeriksaan Sony menegaskan titres krimsus berkomitmen melindungi konsumen atau masyarakat Dari ketidaktahuan tentang kualitas barang yang dicurangi oleh oknum toko emas Karena itu bagi masyarakat yang mengetahui melihat atau mengalami hal serupa Agar melaporkannya dan dilakukan penindakan hukum Syederalun Amelia Wulandari 22 tahun Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuala Banda Aceh Terpaksa dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cudnya Din Melabuh Warga Desa Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat itu harus dirawat karena lumpuh usai menjalani vaksinasi COVID-19 di Akademi Keperawatan atau Akbar Melabuh. Menurut keterangan dari paman korban, Ali Mudin 36 tahun, keponakannya itu menjalani vaksinasi pada Selasa 27 Juli lalu. Usai menjalani vaksinasi pada siangnya, usai menjalani vaksinasi pada siangnya Amelia mengalami mual dan muntah-muntah. Kemudian pada malamnya, badan korban membiru dan kejang-kejang. Bahkan kaki dan tangannya tidak bisa digerakkan. Kemudian Amelia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini Amelia terpaksa menjalani perawatan di ruang saraf RSUD Cudnya Din Melabuh Setelah menjalani perawatan, kondisi pasien sedikit membaik Tangannya mulai bisa digerakkan lagi, tapi kakinya masih lumpuh Alimudin menambahkan Amelia saat itu menjalani vaksinasi sebagai syarat administrasi kampus Yang mengharuskan adanya sertifikat vaksin sebagai lampiran menjalani proses wisuda Meski menderita sakit lambung akut, sinusitis dan tipes, dokter spesialis menyatakan Amelia bisa menjalani vaksin. Amelia pun melakukan vaksin atas rujukan dokter tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarulun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartato menyatakan penelitian ilmu sosial membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan karena dapat menjadi landasan yang tepat di tengah krisis pandemi COVID-19. Ia mengatakan ilmu sosial penting untuk memberi alasan yang tepat dan mencegah masyarakat tidak panik dalam menghadapi krisis ini. Erlangga mengatakan masyarakat harus dapat merespon dan mempunyai rekomendasi yang tepat untuk mencegah kepanikan dalam menghadapi pandemi sehingga ilmu sosial berperan memfasilitasi kondisi tersebut. Erlangga juga memastikan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Indonesia akan terus diakselerasi dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi termasuk riset sosial. Tidak hanya itu, peran berbagai stakeholder juga sangat diperlukan untuk mendorong Indonesia agar mampu keluar dari pandemi dan meraih pemulihan ekonomi dengan lebih cepat. Yang menegaskan, pemerintah selalu merumuskan kebijakan yang berbasis pada riset, base, police, dan mengutamakan dari berbagai riset dan inovasi agar implementasinya lebih efektif. Kederalun Ismail Haniyeh terpilih kembali menjadi pemimpin kelompok Hamas yang menguasai wilayah jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa proses pemilihan telah berakhir dengan pengangkatan kembali Haniyeh sebagai kepala politik setelah puluhan ribu anggota mengambil bagian dalam proses pemilihan internal. Dengan demikian, Haniyeh akan kembali memimpin Hamas untuk 4 tahun ke depan. Dianggap pragmatis, Hania telah menjadi kepala biro politik Hamas sejak 2017, meskipun ia tinggal di pengasingan, membagi waktunya antara Turki dan Qatar. Dia baru-baru ini terlibat dalam pembicaraan yang bertujuan untuk memperkuat gencatan senjata yang ditengahi Mesir yang mengakhiri kekerasan mematikan terbaru antara Israel dan Hamas. Konflik 11 hari pada bulan Mei tersebut menewaskan 13 warga Israel dan 260 warga Palestina termasuk beberapa milisi Hamas Hamas memenangkan pemilihan legislatif terakhir di Gaza Daerah kantong Palestina yang miskin dengan hampir 2 juta jiwa penduduk pada tahun 2006 Memberikan kekalahan mengejutkan kepada saingannya Fatah yang kemudian mendominasi otoritas Palestina di tepi barat Kemenangan Haniyeh mengakhiri proses pemungutan suara yang dimulai Maret lalu dengan terpilihnya kembali kepala lokal Hamas di Gaza, Yahya Sinwar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 2 Agustus 2021. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram kami at Serambi FM. Syaudara Lun, wassalam.